Jangan lupa klik subscribe dan like. Alhamdulillah kita masuk di fasal yang baru yaitu adalah Kitab Saum Kitab yang menjelaskan tentang puasa. Wa yajibu saum Ramadanan bi istigmal Syaban 30 au bi ru'yati adl hilal wa idza ru'il hilal bi baladin lazima man wafaqa madla uhum madlaahu Ila akhir ma qala kita masuk yaitu adalah kitab shaum kitab yang menjelaskan tentang puasa Sebelum kita masuk kita harus tahu terlebih dahulu apa makna secara lugah? artinya Saum puasa Secara bahasa puasa yaitu adalah Al-Imsak menahan Secara syariat yaitu adalah Al-Imsaku al anjami ilmu fattirat Mintulu ilfajar ila ghurubi syamas Biniyatin mahsusah Yaitu adalah Al-Imsak Menahan anjami ilmu fattirat Dari sesuatu yang membatalkan puasa min thulu dari terbitnya matahari ila ghurubi samasa sampai tenggelamnya matahari binniyyatin mahsusha dengan niat yang khusus itu artinya puasa puasa di sini disyariatkan wa waqtu fardhihi furida fi puasa disariatkan di tahun ke-2 Hijriah fi sya'ban di bulan Sya'ban Wa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat kullaha nawaqis aitisatan wa isrina yawman illa wahidatan fakamilun Nabi Muhammad SAW berpuasa Ramadan 9 kali. Semuanya 29 kecuali satu yaitu adalah 30 hari. Jadi Nabi Muhammad SAW alaihi menemui bulan Ramadan Setelah be'ethahnya, setelah disariatkannya puasa ini 9 kali Yang 8 jumlahnya 29, yang 1 jumlahnya 30 hari Puasa di Fardukan, yaitu adalah di bulan Ramadan Bulan Ramadan di sini yaitu adalah bulan ke-9 di bulan Arab Yaitu adalah paling afdolnya bulan, bulan Ramadan di sini dikatakan di dalam kitab para ulama membagi namanya puasa ahkamu saum hukum-hukum puasa yang pertama hukum puasa yaitu adalah wajibun, wajib puasa apa contohnya puasa yang wajib, yang pertama saumur ramadhan, puasa ramadhan hukumnya adalah wajib yang kedua, saumul qodok puasa qodok yang ketiga, puasa kafarah yang keempat yaitu adalah shawmun nadhar yaitu adalah puasa nadhar yang kedua puasa hukumnya sunnah contohnya dibagi menjadi tiga terkadang puasa tersebut setiap tahunnya ketemu contohnya yaitu adalah puasa yawmu arofah puasa tasu'a puasa asuro yang kedua Berulang-ulang setiap bulannya Contohnya puasa ayam milbit 13, 14, 15 di bulan Arab Itu namanya puasa ayam mulbit Ada lagi yaitu adalah puasa ayam misud Yaitu adalah hari-hari yang gelap Tanggal 28, 29, 30 Ini hitungan bulan Arab Jadi bulan Arab ini tidak ada namanya 31 Adanya 29 dan 30 yang ketiga berulang-ulang setiap minggunya yaitu adalah puasa Senin sama puasa hari Gemis Yang ketiga yaitu hukum puasa adalah makroh Contohnya puasa yang hukumnya makroh yaitu adalah menyendirikan puasa di hari Jumat Jadi ketika kita bertemu hari Jumat kita puasa di hari Jumat aja atau yomusabat hari Sabtu aja hukumnya makruh atau yomul ahad di hari ahad aja hukumnya adalah makruh kalau kita digabung misal kita mau puasa hari Jumat digabung dengan Kamis boleh atau digabung dengan Sabtu boleh atau kita puasa hari Sabtu digabung dengan hari ahad boleh atau hari ahad digabung dengan hari Senin Isnin yaitu adalah juga boleh di situ yang makruh adalah satu hari sendiri yang selanjutnya puasa hukumnya adalah haram Yang pertama haram tapi sah Puasanya siapa? Puasanya seorang perempuan tanpa izin suaminya Puasa sunnah nih maksudnya Jadi ada orang perempuan dia punya suami Puasa Senin Kemis tanpa izin suaminya Maka puasanya haram tapi sah Atau puasanya seorang budak yang tidak izin sayidnya Hukumnya haram tapi sah yang selanjutnya hukumnya haram tapi tidak sah Yaitu adalah puasa di hari-hari yang diharamkan puasa Contohnya Hari Raya Idul Fitri hukumnya haram Hari Raya Idul Adha hukumnya adalah haram Ayamu Tasrik hari Tasrik 11, 12, 13 di bulan Dulhijjah hukumnya haram Dan 15 hari di bulan Syakban hukumnya adalah haram Nanti penjelasannya di belakang masalah Saaban 15 hari ke akhirnya ada di situ.